Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin was salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah Ama ba'du a'udzu billahi minasy syaithanir Ya ayuhal lazina amanut takullah wal tanzur nabsun makhdamat ligat wa takullah di mata malun. Sebelum saya mulai, saya ingin lihat daya tahannya Kokam. Duduknya di depan. Yeah. duduknya di depan saya akan ceramah 2 jam ke sini. Yang saya hormati Ayahanda Ketua PDM, Ayahanda Ketua PCM, saya senang sekali Ayahanda Anda Ketua PCM itu menggunakan seragam kokam uh, Walaupun itu seragam kokam yang lama Tapi beliau kelihatan gagah pakai seragam itu Kemudian Ketua PDPM yang saya hormati Ketua PCPM Mas Jaki anggota DPRD berserta istri yang juga anggota Dprd kemudian bapak-bapak tamu yang hadir dari TNI saya nggak tahu ada dari kepolisian atau tidak oh ada bapak pakai dari kepolisian kemudian ibu-ibu Aisyah teman-teman Aisyatul Aisyah IPM IMM dan sebagainya pertama Saya senang sekali bisa bersilaturahim Dengan warga Muhammadiyah Khususnya kader pemuda Muhammadiyah yang ada di Kokam Tadi luar biasa Saya sepakat tadi Saya yang duduk di bareng dengan saya pak Itu semuanya nangis dengar puisi itu Bagi mereka yang bisa meresapi makna perjuangan pasti punya karakter melankolis dengerin puisi itu jadi itulah sesungguhnya pendalaman dari dakwah Muhammadiyah itu Bapak Ibu saya coba untuk menyampaikan beberapa hal pada siang hari ini pertama tentu pesan untuk kokam pemuda Muhammadiyah Kemudian kedua Pesan untuk seluruh Jamaah Muhammadiyah Yang ada di cabang Wanasari Pertama Sahabat Kokam sekalian Di Kokam Di pemuda Muhammadiyah Di Muhammadiyah Itu sebenarnya kita Bisa tetap hadir Seperti hari ini Bisa tetap Bekerja seperti hari ini Untuk dakwah Islam Untuk kemajuan Indonesia Itu modalnya cuma dua Modalnya hanya dua Modal pertama Itu yang kita sebut sebagai Ruhul ikhlas Modal kedua Itu yang kita sebut sebagai Ruhul jihad Bapak-bapak sekalian Muhammadiyah ini tumbuh Dengan dua modal utama itu Tidak ada satupun Sekolah Muhammadiyah Itu yang atas nama pribadi Semuanya dibangun oleh Pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah Pimpinan wilayah Tapi wewenang kepemilikannya itu milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak-bapak yang dari luar Muhammadiyah tidak ada nalar ekonomi manapun yang bisa menjelaskan itu. Yang bangun MBS ini, ini adalah warga Muhammadiyah di sini. Tapi aset MBS ini itu milik pimpinan pusat Muhammadiyah Jadi Yang bangun itu warga Di bawah, tapi kemudian Kepemilikannya itu pimpinan pusat Muhammadiyah Kira -kira. Tidak ada nalar ekonomi Yang bisa menjelaskan Kok ada sekelompok manusia Yang bekerja keras Bangun pelayanan Untuk dakwah, kemudian Haknya itu diberikan kepada Organisasi sepenuhnya Yang bisa menjelaskan, karena ruhul ikhlas itu tadi. Tidak ada satupun aset Muhammadiyah, tidak ada satupun amal usaha Muhammadiyah yang diatasnamakan pribadi. Ikhlas. Berpemuda Muhammadiyah pun, bermuhammadiyah pun itu harus terus merawat ruhul ikhlas itu. Saya ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah itu tidak digaji. Mas ketua pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah itu pun tidak digaji. Mas pimpinan cabang itu tidak digaji. Ketua PDM itu tidak digaji. Tapi mau ngurusi Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh. Saya ibu bapak setiap hari itu keliling Indonesia nggak digaji itu Diongkosi oleh pemuda Muhammadiyah Kadang-kadang diongkosi oleh pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kadang-kadang diongkosi oleh pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Setiap hari bisa keliling Ada hak keluarga yang kita rampas Ini bapak-bapak Mas Jaki misalnya Ini pasti nyumbang Mas-mas ketua pimpinan daerah itu nyumbang Bareng-bareng Ada hak anggota keluarga yang diambil di situ. Uangnya digunakan untuk Muhammadiyah Tapi ikhlas Nah ini yang menghidupkan Muhammadiyah selama ini Kemudian kedua Ruhul jihad sudah ikhlas kemudian kita bekerja maksimal untuk untuk berjihad. Jihad di sini maknanya tentu bekerja keras. Kerja keras luar biasa. Nah, jadi singkatnya supaya saya buat lebih singkat ceramahnya. Kawan-kawan Berkokam Pemuda Muhammadiyah, modal pertamanya adalah merawat ruhul ikhlas dan ruhul jihad berkokam ini bukan buat gagah-gagahan tadi yang disampaikan oleh ketua PDM itu dosa beliau jangan ditiru ayah anda kita tadi itu kalau saya panggil kakanda kita tadi itu itu ke pengalaman bandelnya kira-kira gitu itu keuntungan yang diperoleh karena orang salah sangka nah sekaligus saya harus jelaskan ke bapak-bapak TNI ini bapak TNI dari Danramil Kokam ini itu didirikan oleh Brigjen HS Projo Kusumo Pak AS Projo Kusumo itu adalah perwira RPkad dulu nah RPkad itu yang sekarang jadi Kopassus Pak AS itu dulu salah satu ketua pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah Ketua umumnya itu Pak Lukman Harun Kemudian salah satu ketuanya Pak AS Projokusumo Dulu zaman orde baru TNI itu banyak yang di pemuda Muhammadiyah Banyak yang di Muhammadiyah Bahkan dulu ketua umum Muhammadiyah itu pernah dari TNI namanya Pak Yunus Anis. Jadi dulu di dari TNI itu banyak yang jadi pengurus Pemuda Muhammadiyah zaman Orde Baru. Dan jangan lupa Kokam, Hizbul Wathon dan Pemuda Muhammadiyah itu kadernya salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Sebelum jadi jenderal besar, Pak Dirman itu, Pak, itu adalah ketua cabang Pemuda Muhammadiyah Cilacap, Pak Jenderal Sudirman kan termasuk kader Ngapak United, Cilacap kan termasuk kader Ngapak United. Jenderal Sudirman itu mantan Ketua Cabang Pemuda Muhammadiyah Cilacap, kemudian Hizbul Wathon, dan kemudian jadi Bapak TNI. Nah makanya saya sering kali menyebut begini, kita manggil Bapak TNI itu bukan Bapak TNI. yang benar itu adalah anak-anak TNI. Kenapa? Bapaknya TNI ini itu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu ketua cabang Pemuda Muhammadiyah. Jadi kalau TNI itu enggak kenal dengan Pemuda Muhammadiyah, enggak kenal dengan Kokam, itu keterlaluan, Pak. Bapak durhaka. Jadi makanya kalau ada TNI nanya ini kenapa seragamnya begini? Bapak durhaka, enggak tahu nih sejarahnya Kokam. Kokam itu didirikan oleh RPKAD melalui projo Bapak HS Projo Kusumo, Brigjen HS Projo Kusumo. Nah, dulu ceritanya Bapak-bapak sekalian, itu kalau Kokam lagi parade begitu, itu gagah-gagah, enggak -gagah, kayak seperti sekarang. Kenapa gagah-gagah? Karena perutnya rata. Kenapa perutnya rata, jadi dulu saya diceritakan oleh kakek saya, kakek saya itu mantan kokam, beliau angkatan laut, kakek saya itu marinir angkatan laut, tapi dia kokam juga, jadi dulu, jadi kalau ada parade kokam di tahun 60an begitu, itu semuanya gagah-gagah baris berbarisnya nggak kayak tadi bisa salah hadap kanan masa ada hadap apa balik kanan masa ada hadap balik kanan itu balik kanan atau balik kiri ha? balik kanan nggak ada balik kiri kan ada balik kiri nggak ada ada yang itu balik kiri gitu ngomong ada tuh yang begitu kokam karena bapak TNI nya nggak peduliin sih. Jadi kalau tadi yang baris berbaris ada salah, yang kita salahin, yang saya salahin itu bapak dari Danramil apa? Wanassari. Tadi bapak itu yang salah Pak tadi. Maka nanti perlu dilatih lagi, Pak. Jadi Pak HS Pro Jogosumo itu dulu yang para dikokamnya gagah-gagah, Pak. Jadi mereka pakai seragam begini, tapi kemudian ketika salat itu buka baju. Di dalamnya RPKAD Kenapa? Karena memang RPKAD semuanya, Pak. Jadi Pak AS Purjoko semua itu, kalau nggak dinas dia, dia jadi pakai kokam. Dia bermuhammadiyah pakai seragam kokam. Makanya kita tahu karakter TNI. Karena TNI itu kalau perwiranya saja kokam, ya prajuritnya ikut kokam akhirnya. Makanya kokam dulu itu isinya TNI semuanya. Nah sekarang berubah zamannya. Kokam sekarang isinya Anak-anak muda gitu. Pemuda Muhammadiyah Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian Pelatihan kokam Itu harus terus dilakukan Nah Saya mau sampaikan Ada tiga hal Yang perlu dipahami Oleh teman-teman kokam Tiga hal itu apa Tiga hal itu adalah Pertama Kokam itu punya tanggung jawab Merawat uhwah Islamia Ini yang kita sebut sebagai trilogi kokam Merawat uhwah Islamia Mas, kalau dengar lagu kokam Mars kokam yang saya tulis Tadi, itu kan mas yang saya tulis Saya buat untuk teman-teman kokam Itu kan dimulai Allah. Dari takbir Allah Allah itu selalu dimulai dengan itu, kenapa saya sengaja mulai dengan itu, saya lakukan itu untuk melawan stigmatisasi karena belakangan ini kalau ada kelompok masyarakat yang takbir seperti itu, itu dituduh teroris, itu dituduh radikalis, itu dituduh anti toleransi Kalau ada yang takbir seperti itu, itu teroris, itu radikalis, itu antitoleransi. Padahal, takbir itu yang memerdekakan kita. Nilai-nilai takbir itulah yang memberikan semangat para pejuang kita dulu, itu untuk memerdekakan Indonesia. Bung Tomo membakar are-are Surabaya itu dengan takbir itu. Dulu semua pejuang kita memulai perangnya, memulai perjuangannya dengan semangat takbir itu Jenderal Sudirman itu terbiasa dengan memberikan semangat prajuritnya dengan kata-kata takbir itu Tapi sekarang tiba-tiba takbir itu Dibilang teroris, dibilang radikalis, dibilang anti toleransi Oleh sebab itu saya lawan dengan stigmatisasi kita takbir Kalau takbir itu anti NKRI gitu Justru takbir itu yang merawat NKRI Takbir itulah yang menjaga NKRI selama ini Bapak Ibu, umat Islam ini sudah banyak mengorbankan Segala sesuatunya untuk Indonesia Luar biasa, tapi hari ini kita seolah Mau dipecah belah Kita mau disudutkan Umat islam ini mau disudutkan Itu tadi Saya hari ini Dari kemarin sampai hari ini Ini ceramah di 4 majelis Pak. Jamaah seperti ini Semuanya pasti permintaannya Mas jelaskan tentang Ahok dong Sama tadi ketua PJM Ini si Ahok ini siapa gitu. Setiap saat orang Mau minta dijelaskan tentang Ahok Dan ahok ini yang membuat kita berpecah belah Kan kondisi hari ini itu kan seperti Yang disitir oleh ayat Surat Ali Imran ayat 103 itu Wa tasimu bihablillahi jami'aw Wa latafarraku Wazkuru ni'matollahi alaikum Izkuntum a'daan fa'allah Fabainakulubikum Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana Wa kuntum ala syafa'ufrutin minan nar Fa'ankozakum minha ubaun kita ambil ayat depannya kalimat depannya waimu biillahiwala tafar kita ini sekarang sedang dipecah belah Kenapa berpecah belah karena ada orang ada sebagian dari kita umat Islam yang tidak berpegang teguh pada tali agama Padahal kita diperintahkan untuk berpegang teguh pada tali agama Tapi karena ada yang tidak berpegang teguh pada tali agama Kita berpecah belah Pak jangan aneh Kalau kemudian ada Orang yang mati-matian belain Ahok Dan itu umat muslim Jangan heran Ingat dulu Ketika perang badar kita menang gemilang walaupun Pada saat itu jumlah umat islam pasukan islam itu sedikit Tapi kita bisa menang gemilang Ingat pada perang uhud Pada saat itu kita hampir kalah Walaupun ada yang mengatakan kita kalah dalam perang uhud Padahal jumlahnya lebih banyak Pasukan umat Islam pada hari itu lebih banyak. Tapi kenapa bisa kalah? Karena ada sekelompok prajurit yang tidak taat kepada perintah Rasul. Dan tergoda dengan gonimah. Tergoda dengan harta rampasan perang. Bapak Ibu tantangan kita sekarang ini. Itu bukan isme-isme yang aneh-aneh itu. Tantangan kita sesungguhnya hari ini. Itu bukan sekedar kapitalisme, bukan sekedar komunisme, bukan sekedar sosialisme, dan isme-isme itu. Tantangan kita yang sesungguhnya hari ini, ini namanya uangisme. Ketika ada sebagian umat yang kalah dengan uangisme, dengan sogokan, dengan apa, maka dia akan rela menjual harga dirinya, menjual kehormatan umat. Ketika ada tokoh Islam yang kalah dengan uangisme Maka dia akan rela menjual semuanya untuk kehormatan dia Yang terjadi hari ini itu Maka kita berpecah belah Sekarang saya tanya Karena tadi ketua PCM yang minta saya jelaskan masalah Ahok ini Kalau Nyong tidak jelaskan Nyong pasti dimarahi Pak yang dilakukan oleh Ahok ini, saya sebut beginilah. Sekarang misalnya di Kabupaten Brebes, nanti ada pilgub Jawa Tengah 2018. Kemudian ada orang Brebes yang maju jadi gubernur. Wajar nggak orang Brebes milih dia? Wajar. Ada orang Muhammadiyah yang maju, misalnya Mas Jaki maju jadi Gubernur Jawa Tengah. Wajar nggak, bapak-bapak ini, anak-anak kok kami ini milih Mas Jaki? Wajar, karena dia orang Muhammadiyah. Saya maju jadi Bupati Brebes misalnya. Wajar nggak orang Muhammadiyah milih saya? Wajar. Tapi kemudian ada lawan saya, rival saya orang berebes, akhirnya orang berebes nggak milih saya. Wajar nggak milih orang berebes ini? Wajar, wajar. Itu namanya sosial solidarity. Orang-orang itu dimana-mana itu cari saudara terdekatnya, itu wajar sekali dan itu alamiah sekali. Nggak ada yang luar biasa di situ. Yang luar biasa itu adalah Ya anda tahu dia berbeda segala macam, tapi ada saudara terdekat kita malah yang dipilih adalah orang yang yang jauh itu, itu yang nggak wajar. Nah tapi kemudian kalau ada orang yang nggak milih Ahok di Jakarta sana, itu disebut anti toleransi. Kita marah karena Ahok menistakan agama kita, itu disebut anti toleransi. dituduh anti toleransi. Padahal yang anti toleransi itu dia. Bapak Ibu bayangkan. Dalam Islam itu perbedaan itu kan biasa. Tafsir yang berbeda-beda itu itu biasa. Tapi ahok masuk di ruang yang biasa kita lakukan itu malah justru dia melakukan tindakan pembodohan. Pejoratif namanya dalam bahasa itu. Maksud saya begini. Ahok itu ancaman buat keberagaman entah NKRI. Ahok itu ancaman buat keberagaman Islam. Kenapa begitu? Kan saya selalu sebut di media, Ahok ini ancaman buat NKRI, ancaman buat keberagaman NKRI. Kenapa? Pak dalam Al-Maidah 51 itu memang ada yang menyatakan tafsir bahwasanya kita boleh memilih Kristen atau Yahudi menjadi pemimpin itu ada yang tafsir begitu, tapi ada tafsir yang mainstream yang paling banyak itu menyatakan kalau orang Islam yang dominan maka kita nggak boleh dipimpin Yahudi atau Kristen itu biasa. Apakah kemudian yang tafsir satu ini membodohkan tafsir yang lain? Tidak, kita menghormati. Orang-orang yang punya tafsir seperti itu Kita hormati Kita nggak pernah bilang Tetangga kita Misalnya yang punya tafsir berbeda Itu bodoh Tapi tiba-tiba Ada orang Seorang pejabat publik Kemudian beragama berbeda Bilang bahwasannya Yang pakai Surat Al-Maidah 51 Membodoh-bodohi Si membodoh-bodohi pakai Al-Ma'idah 51 siapa yang nggak marah? siapa yang nggak kecewa? dia masuk pada ruang yang bukan otoritas dia, dia masuk pada ruang dimana dia tidak punya otoritas untuk menafsirkan sama sekali tapi menuduh orang lain itu membodoh-bodohi pakai surat itu artinya dia nggak menghormati, tidak menghormati keberagaman dalam Islam itu, dan tidak menghormati NKRI, tidak menghormati Pancasila, tapi yang dituduh anti Pancasila, kita yang protes terhadap Ahok, kita dibilang ini anti Pancasila. Selama tidak ada orang Kristen Cina yang menjadi pemimpin di Indonesia itu belum Pancasilais. Ini kalimat opo Kalimat apa model begini Jadi Seolah-olah kalau Belum ada Orang Cina, orang Kristen Yang jadi pemimpin Itu nggak Pancasilais Ya kan ngaco Cara begini, tafsirnya ngaco Sehingga kita dituduh Anti toleransi Toleransi itu bagi orang Islam Indonesia Itu seperti darah nggak usah diajari Apalagi orang Muhammadiyah Toleransi itu sudah mendarah daging Orang Muhammadiyah itu nggak pernah ganggu Ibadah orang lain Tidak akan pernah dilakukan Menghormati pelaksanaan ibadah orang lain Ini catatan buat kokam juga Jangan sekali-kali Membubarkan kegiatan ibadah orang lain Karena itu adalah hak mereka Anda boleh berbeda Anda boleh berbeda Ini ada orang misalnya saya kasih contoh Ada Hizbut Tahrir misalnya Mereka punya kampanye Mendirikan kholifah Kekholifahan dan sebagainya Jangan pernah sekali-kali Bubarkan kalau mereka ada acara diskusi Pemuda Muhammadiyah Kok pasti nggak sepakat Dengan wacana mereka Tapi jangan pernah sekali kali menghakimi pemikiran. Jangan pernah sekali-sekali membubarkan acara mereka. Apa yang dilakukan kokam? Datang ke acara mereka. Datang, duduk di situ, diskusi, sampaikan ketidaksepakatan teman-teman kokam. Anak kokam itu modalnya nalar dan ahlak. Jadi kalau teman-teman nggak -teman sepakat, itu sampaikan datang ke mereka dan berdebat di situ. Ada teman-teman yang lain misalnya menyampaikan pendapat mereka dengan cara yang kita anggap tidak sesuai. Datangi, hadir di situ, berdebat di situ, lakukan dengan cara almujadalah. Tapi jangan sekali-kali melakukan tindakan anarkis. Itu bukan kerjaan kokam. Kalau anda tidak setuju, mereka melanggar hukum, laporkan ke pak polisi. Suruh, Pak minta pak polisi bertindak, itu wewenang mereka. Jadi jangan pernah sekali-kali kokam melakukan tindakan anarkis. Modal kokam itu adalah nalar. Jadi terbiasa dengan berdiskusi dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan kokam. Nah kita kembali kepada masalah Ahok tadi Kita berpecah belah nih Pak sekarang Karena dianggap bahkan dituduh anti toleransi dan sebagainya Pada sesungguhnya yang anti toleransi itu mereka Saya berikan contoh Ada survei terbaru 90% saudara-saudara kita yang Kristen itu milih Ahok 95% saudara-saudara kita yang Tionghoa itu milih Ahok pertanyaannya sederhana. Kan Ahok belakangan ini bilang yang memilih berdasarkan agama, itu melanggar konstitusi. Dia bilang begitu kan? Pertanyaannya ini, 90% survei terakhir orang Tionghoa itu milih Ahok. 95% orang Kristen itu milih Ahok. Apa yang mereka pilih? Berdasarkan agama bukan? Berdasarkan etnis bukan? Tapi kok ada orang Islam yang bilang itu anti Konstitusi. Kalau kita anti Ahok wah itu nggak toleran, nggak toleransi. Ini kan dibulak balik bu. Kita disudutkan dengan berbagai cara. Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian jangan tersulut dengan tuduhan anti toleransi dan segala macam. Pokoknya teman-teman dari Brebes ini juga jangan tersulut dengan berbagai isu macam-macam. Harus terbiasa dengan tabayun, terbiasa cek and recheck dan seterusnya. Jadi masalah Ahok ini memang menghabiskan energi kita, Pak. Sampai-sampai semua pembahasan di pengajian itu minta jelaskan masalah Ahok ini. Tadi saya berharap saya cuma ngomongin tentang kokam saja, ternyata ketua PCM sudah minta saya untuk menjelaskan itu. Memang Ahok ini hebat Pak, saya bersyukur juga keberadaan Ahok ini. Kenapa bersyukur? Bayangkan dia baru ngomongin tentang Al-Ma'idah 51, itu Al-Ma'idah 51 langsung terkenal dan semua pengajian bahas Al-Ma'idah 51. Luar biasa kan Pak, kita berterima kasih nih kepada Ahok terkait ini. Coba bayangkan kalau dia menghina banyak ayat-ayat yang lain. Apa enggak kita ngaji semuanya tuh? Hikmahnya kira-kira begitu. Nah itu yang harus kemudian kita sadari. Nah kasus Ahok ini setidaknya bisa kita ambil hikmahnya ini jalan untuk mempersatukan umat. Apa yang bisa mempersatukan umat? Yang bisa mempersatukan umat itu adalah rasa merawat kehormatan Islam. Merawat keutuhan NKRI. Saya berikan contoh. Saya yakin di sini ada yang ikut aksi 212 dan segala macam. Itu bisa tertib, Pak. Aksi itu bisa tertib, aksi itu bisa berjalan dengan baik, aksi itu bisa dilakukan dengan cara disiplin. Kenapa? Karena setiap orang yang berangkat ke Jakarta, di kepalanya, di benaknya, itu tentang kehormatan Islam. Islam nyong sedang dihina-dina. Maka kita berangkat ke Jakarta untuk protes. Tapi dengan cara yang baik. Coba kalau setiap hari kita memastikan kita bertindak baik, gitu. Karena setiap tindakan kita itu ada belakangnya kehormatan Islam Itu akan jadi luar biasa Coba kita pastikan semua tindakan kita itu mengarah pada menjaga dan merawat kehormatan Islam Maka kita tidak akan disudutkan seperti ini Tadi saya sebutkan Yang merusak kita, yang memecah belah kita ya Karena sebagian umat kita Sebagian tokoh agama kita Sebagian tokoh politik kita Itu tidak peduli dengan kehormatan Islam ini Dan hanya peduli dengan uangisme itu Di Jakarta itu sudah berkembang macam-macam Pak Jelang tanggal 19 ini Janji uang lah segala macam Itu dilakukan Saya cerita misalnya kasus Siono yang ditangani oleh Pemuda Muhammadiyah yang kemudian menjadi batu loncatan kebangkitan Kokam Pemuda Muhammadiyah. Kasus Siono itu ada pesan yang penting, diresapi oleh seluruh kader Pemuda Muhammadiyah dan Jamaah Muhammadiyah. Apa itu? Ada seorang perempuan namanya Suratmi, istrinya Siono. Suratmi ini itu punya integritas. Dia punya integritas. Ketika Muhamdia ingin melakukan otopsi, kemudian dia dipaksa untuk diusir dari kampung itu, dia enggak takut. Dia tetap berani. Ketika dia diduga diberikan uang 100 juta untuk tidak melakukan tuntutan hukum. Dia tetap menuntut dan mengembalikan uang itu. Dan uang itu sekarang ada di KPK diserahkan oleh pemuda Muhammadiyah. Ini perempuan miskin tapi menolak uang 100 juta itu. Dia punya integritas. Banyak tokoh kita nggak punya integritas ini. Banyak dari kita itu nggak merawat integritas ini. Nah, sekarang di negeri kita ini yang hilang dan tidak ada itu integritas ini. Integritasnya kalau dalam bahasa agama kira-kira begini. Nabi itu sempat ditanya oleh salah satu sahabat dalam satu hadis yang singkat saja. Nabi ditanya, "Ya Rasul, madin. Rasul, agama itu apa?" Rasul jawab dengan singkat. Ad-din husnul huluk, agama itu adalah ahlak yang baik, huluk itu kalau di Al-Quran, bapak baca Al-Quran, itu banyak kata-kata merujuk, ahlak itu menggunakan kata huluk, huluk itu berakar kata dengan holik, sikap-sikap atau sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang baik. Jadi ahlak itu dalam Islam itu seperti kalau naik haji itu ada ukuf di arafah kalau tidak ukuf di arafah itu bukan naik haji namanya. Nah Islam itu kalau nggak ada ahlak yang baik itu bukan Islam namanya. Islam itu harus punya ahlak yang baik kalau nggak ada ahlak yang baik itu bukan Islam. Nah maka merawat ahlak yang baik ini penting dalam kita menjaga kehormatan Islam itu. Nah sekarang yang nggak hadir itu itu, ahlak yang baik itu integritas dalam bahasa modernnya. Ibu nah, mertua saya itu ustajah di Semarang dari NU. Jadi keluarga mertua saya itu NU. Jadi suatu hari ke istri saya itu, ibu mertua saya yang paling ngotot supaya lamaran saya segera diterima. Dia bilang ke istri saya nama istri saya itu Henni. Hen. itu lamaran mas Dahnil itu itu segera diterima dia itu anak baik loh kenapa bu kok ngotot iya dia anak baik dia, terus dia anak Muhammadiyah kata ibu mertua saya loh kan lebih bagus dari sesama warga NU bu kenapa harus anak Muhammadiyah enggak terima saja Dia itu anak Muhammadiyah. Kok ibu yang ngotot iya? Karena anak Muhammadiyah itu tidak poligami. Saya bingung ibu mertua saya sedang protes atau sedang curhat. Saya nggak tahu. Tapi ibu poli, ibu mertua saya itu bilang dia anak Muhammadiyah dan dia dipastikan tidak poligami. Anak Muhammadiyah ini kan jarang yang poligami, bu. Bapak-bapak. Lihat wajah ayahanda kita itu Pak Bapak TNI Pak kepolisian Itu wajah-wajah takut poligami Pak nggak akan berani Karena di Muhammadiyah itu ada corporate culture Pak Kalau berani poligami Bakal dimusuhi oleh ibu-ibu Aisyah Pasti itu Pak Di Jogja itu ada sepanduk Acara Aisyah Sepanduknya isinya begini Ingat pesan Kiai Dahlan Jangan duakan Muhammadiyah Muhammadiyah saja tidak boleh diduakan apalagi istri Lihat yang tepuk tangan ibu-ibu semua pak Bapak-bapak diam aja Tapi herannya anak-anak kokam tepuk tangan bu semuanya Kenapa? Bapak TNI ini mereka bisa garang nih di luar Tapi di rumah Lihat ya Bapak-bapak TNI itu banyak yang garang-garang loh di luar. Tapi di rumah. Loh. Itu bapak N2 TNI kelihatan garang kan. Di rumah mereka takut istri tuh. Tapi apakah itu kelemahan bagi orang Muhammadiyah? Enggak. Bukan sama sekali. Itu justru kekuatan. Jadi memang itu sunnah kata sebagian besar orang. Tapi entah kenapa di Muhammadiyah itu jadi... Seperti apa corporate culture kalau istilahnya itu. Jadi jarang yang berani poligami pak di Muhammadiyah bapak-bapak itu. Kalaupun ada itu yang luar biasa. Nah saya mau katakan sekali kembali kepada Suratmi ini tadi. Ini integritas karena ada integritas, karena ada nilai-nilai kejujuran di situ, karena ada nilai-nilai ahlak di situ. Nah ini yang harus terus kita rawat. Maka pastikan. Pendidikan kita itu mengarah kepada ahlak yang baik. Maka pastikan kader-kader kokam itu semuanya merawat ahlak yang baik itu. Jangan pernah sekali-kali kemudian menggunakan gerombolan kokam, gerombolan pemuda Muhammadiyah untuk tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan premanisme yang diluar nilai-nilai Islam. Jadi yang harus tetap dijaga Yang harus jadi sensitivitas Dari kawan-kawan Trilogi tadi pertama adalah Yang kedua apa Yang kedua adalah Merawat dan menjaga NKRI Dan Pancasila Kalau ada yang mengancam Pancasila itu tugas kokam Kalau ada yang Ingin merusak NKRI Itu juga tugas kokam Kokam harus berdiri paling depan kalau ada ancaman terhadap NKRI Kalau ada ancaman terhadap Pancasila Teman-teman kokam siap? Itu tugas kita Tugas yang kedua Yang ketiga, trilogi yang ketiga itu namanya menggembirakan kemanusiaan Apa tugas kokam yang disebut dengan menggembirakan kemanusiaan? Teman-teman kokam nanti kan banyak dilatih tentang sar. Maka tugas kokam itu menggembirakan kemanusiaan. Setiap ada bencana, setiap ada umat islam atau umat beragama lainnya itu kesulitan. Kokam wajib turun dan ikut membantu. Selain ukhwah islamiyah, di trilogi yang ketiga ini kita sedang diajarkan tentang ukhwah Basaria, ukhwah insaniyah. Dulu Kiai Dahlan mendirikan yang namanya pusat pertolongan kesengsaraan umum. Bayangkan 1918, 1912, 1918 nanti Kiai Dahlan mendirikan pusat kesengsaraan umum. Kenapa namanya pusat kesengsaraan umum? bukan pusat kesengsaraan umat karena visi kiai dahlan waktu itu merawat uhwah insania bahwasannya dakwah itu itu bukan buat umat islam saja tapi untuk umat yang lain juga jadi visi kiai dahlan itu sudah jauh makanya kalau ada yang menuduh kita anti toleransi Itu orang yang nggak pernah belajar sejarah nggak memahami wataknya Muhammadiyah Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian Menggembirakan kemanusiaan ini Ini jadi tugas pokok kita nanti Kita punya tanggung jawab Membantu mereka yang kesusahan Kita kenal ada istilah teologi Al-Ma'un membantu mereka yang mustadafin Mereka yang du'afa Itu tanggung jawab dan dakwahnya Muhammadiyah Jadi Muhammadiyah sekarang ini Itu harus bergeser gerakannya Bukan sekedar bicara tentang Bid'ah dan segala macam itu Tapi harus sudah bergerak Pada langkah yang lebih maju Bagaimana caranya Menggembirakan kemanusiaan Dan menggembirakan mereka-mereka mereka Yang mustadafin, Membela mereka-mereka mereka yang mustadafin. Jadi biar tepat saya setengah jam ceramah di sini. Yang terakhir adalah dakwah Muhammadiyah itu dan juga pesan buat bapak-bapak Muhammadiyah dan ibu-ibu Aisyah. Dakwah Muhammadiyah itu sebenarnya dirumuskan dengan cara yang sederhana. Ingat tahun 1926 itu ada tujuan dan maksud Muhammadiyah yang dirumuskan Yang sekarang tentu konsepsinya agak berubah Tapi konsepsi ini sudah menjadi filosofi dasar dari gerakan Muhammadiyah 1926 itu dituliskan tujuan dan maksud Muhammadiyah itu adalah mengajar, Menggembirakan dan memajukan pengajaran Islam di Hindia Belanda Pada saat itu Jadi apa prinsip dasarnya prinsip dasarnya adalah setiap dakwah Muhammadiyah setiap dakwah pemuda Muhammadiyah setiap dakwah KOKAM itu harus dipastikan menggembirakan umat beragama menggembirakan mereka-mereka yang tidak gembira kemudian memajukan dakwahnya harus menggembirakan harus memajukan kalau ada umat kita yang lapar jangan diceramahi tentang tauhid, jangan diceramahi tentang syariat kalau ada umat kita yang lapar dikasih makan kalau ada kristenisasi misalnya di pelosok berbes, jangan marah-marah tanya kepada diri setiap kader pemuda Muhammadiyah sampean itu dah lakukan apa mereka mereka didatangi oleh misionaris kemudian dikasih Indomie, dikasih makanan. Nah, pertanyaannya sampean ngasih Indomie dan ngasih makanan enggak? Kiai Dahlan itu dulu memulai dakwahnya, itu enggak pernah nuduh orang lain sesat, enggak pernah nuduh orang kafir, itu enggak pernah. Ketika ada sebagian umat yang minta petunjuk ke kuburan, minta petunjuk ke kuburan, Kiai Dahlan enggak pernah bilang mereka sesat. Apa yang dilakukan Kiai Dahlan? Bangun madrasah, bangun pengajian, bangun sekolah. Karena Kiai Dahlan sadar kenapa mereka kekuburan? Karena mereka tidak punya ilmunya. Maka Kiai Dahlan bangun madrasah. Supaya apa? Supaya mereka belajar di sini. Itulah Kiai Dahlan kenapa disebut man of action itu. Ketika ada umat Islam yang pada saat itu minta supaya sembuh dari penyakit. ke dukun, ke pohon-pohon besar dan sebagainya, apakah Kiai Dahlan sebut mereka sesat? Tidak, yang dilakukan Kiai Dahlan bangun klinik kesehatan, kenapa? Karena Kiai Dahlan sadar mereka ketika minta sembuh dari dukun, minta sembuh dari pohon-pohon besar, karena mereka tahu Kiai Dahlan tahu nggak ada dokter, nggak ada mantri, nggak ada paramedis Maka Kiai Dahlan dirikan klinik supaya mereka itu bisa berobat ke sini Men of action Jadi Kiai Dahlan gak pernah menyesat-nyesatkan orang lain Kiai Dahlan selalu menggembirakan dalam pendekatan dakwahnya Kemudian yang kedua memajukan Kiai Dahlan dalam dakwah-dakwahnya Dalam pengajaran-pengajaran Islamnya Itu harus dan selalu menghadirkan memajukan itu Yang disebut kemajukan itu apa? Yang disebutkan memajukan itu maju di sini dan maju di sini, maju nalarnya, maju pikirannya, dan maju akhlaknya. Tadi saya sebutkan merawat Husnul huluk di kabudahan warga muhammadiyah di Wanasari dan Brebes. Sedang teman-teman kokam yang hari ini dinobatkan atau dilantik itu bisa membawa kegembiraan. Buat berbes membawa kemajuan untuk berbes Terima kasih Kurang lebihnya saya mohon maaf Fasta bikul wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Mereka Terima kasih